Radio Republik Dengan Warta Berita Dibacakan oleh-oleh dari Bandung Sari Berita Penting Badak adalah salah satu binatang yang dilindungi pemerintah Karena jumlahnya semakin hari semakin berkurang Menurut Kepala Dinas Bina Lindung Ujung Kulon Jumlah badak kini tinggal 35 ekor saja Sedangkan jumlah orang-orang yang bermuka badak Dinilai semakin meningkat Seorang wanita Aceh Telah kawin dengan pemuda dari Bali Atas permintaan si wanita, pemuda Bali tersebut harus disunat. Penyunatan dilakukan di Denpasar dengan diberi sedikit ukiran pada ujungnya. Indonesia mengecam negara-negara tetangga, sebab negara-negara tetangga kalau masang radio kencang-kencang banget. Berita olahraga. Sven Pri, bekas pemain bulu tangkis andalan Denmark, kini telah mengundurkan diri dari dunia bulu tangkis. Dan kini ia mulai sibuk dalam dunianya yang baru, yaitu badminton. Selain itu, ia juga berwirausaha dalam bidang peternakan ayam. Tapi akhir-akhir ini, ayamnya banyak yang lari karena takut bulunya dijadikan bahan pembuat kok. Namun, Sven Pri tidak kehabisan akal. Dengan cermat dan teliti, ia menganyam bulu keteknya sendiri untuk dijadikan bahan pembuat kok. Sekian Warta Berita dari saya.